Sangat pagi, Pak Tony Ya, pendapat saya ya gimana ya SBI kan siosapi, mungkin itu kali dibawain Sapi ya, cuman kalau menurut Saya sih ya, demonstran-demonstran Ini udah mesti dicegat, Mbak Coba, kenapa hari ini Tiongkok Bisa maju, karena mereka sangat Ketat ya sama demonstran ya Demonstran kadang-kadang mereka itu apa sih Yang mereka ngerti, yang mereka Mereka gak ngerti, yang mereka ngerti Mereka dapat 50 ribu Dapat satu nasi, itu sisanya mah Cuman diajarin Berapa persen yang murni ngerti mereka n untuk kesejahteraan mereka, atau apa, itu m a u b o h o n g semua. Kalau saya jadi presiden, saya balik ke jalan Soeharto aja. Gak usah tuh ada demonstran. Ada demonstran, s i k a p mantai, habis. Makasih. Oke,、okay. Pak Agus. Halo, selamat pagi, Bu. s i l a k a n Pak Agus. Ya, saya gak setuju dengan pendapat pertama itu. Jadi sebenarnya masyarakat sendiri yang mengundang supaya perilaku pe, apa, pemerintah seperti z a m a n Soeharto. Jadi, tangan besi gitu loh. Saya rasa kurang tepat ya apa, berdemonstrasi, membakar-bakar、uh, gambar presiden Terus membuat apa,、uh, analogi dengan kerbau seperti itu Coba kalau kita lihat unjuk rasa untuk m e m e r d e k a k a n misalnya pulau-pulau、uh, tertentu Kemudian membakar bendera Indonesia, membakar uh, uh, gambar presiden Apakah t g d a k ditangkap? Apa bedanya gitu loh? Kenapa tiba-tiba sekarang para i n t e l e k t u a l Membakar gambar presiden SBY Seolah-olah n gak g ada apa-apanya gitu Itu kan simbol kepala negara gitu loh、yeah. Pertanyaan saya disitu Coba c o b a dijawab tuh para intelektual itu Ahli komunikasi itu Oke,、okay. terima kasih Bapak Suhadi Ya apa yang dikatakan itu memang benar juga Agar でも、n juga, juga kita は、デモンストーブは、k モンスト o ブは、デ a ンストーブは、デモンストーブは、b モンスト n ブは、デモンストーブは、デモンストーブは、b モンストーブは、デモンスト a ブは、デモンストーブは、デモンストーブは、デモンストーブ k デモンストーブは、デモンストーブは、デモンストーブは、デモンストーブ i n juga itu terima kasih ストーブは、デモンストーブは、デモンストーブは、デモンス n g a n yang depan depan ini kepala negara itu kan suatu ya suatu yang harus dihormati Lepas d a r i dia salah atau benar, lebih baik itu melalui suatu mekanisme yang sudah diatur Daripada dijelek-jelekkan di depan umum begitu Memang benar yang demonstran itu belum tentu mengerti Apalagi sampai m e n c a c i mati Nah yang sekarang menjadi persoalan ada yang bilang Bill Clinton segala, i t u sih budaya barat Kita ini orang timur, sopan santun harus tetap dipegang Walaupun nanti kalau ada kebenaran atau kesalahan Biarkanlah mekanisme itu yang akan menentukan Bukan dicaci m a k i begitu Demonstrasi boleh Tapi harus santun Itu demikian terima Oke, terima kasih Gimana dengan komentar Anda Pak Dibio?、Eh, selamat siang,、eh, selamat pagi Ibu Ya, silahkan ya, Menurut kami Ibu ya Itu terjadi karena sifat SBY yang tidak menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Indonesia ini バカバレちゃいとけわ、ジカナカチワニーと、バレちゃ、バカバカ、ディラ、パランカラ、サラマサム、ジャガニャ、もう、プリシジャン、プリシジャン、イトンガ、トヨン、ポナピキトル、バキマン、イネカラニキトル、ジャズ、パティス、アナプリンタイヤ、DSP、イトゥ、マカシ。 何が言うの何が言うの マキタビタビタランガウサバケ、ビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビっビトビトビトビトビトビトとトビトビトビトビトビトビトビトとトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビ パギパリアスパギボー、や、シュランカンバー、シュマサランアイボー、サロー、ボカノ、キッカー、バスこシア、ユンジュン、プシュランシニア、アゲマナー、アラン、ビシャー。 アメリカのアメリカの人たちが、アメリカの人たちが、アメリカの人たちが、アメリカの人たちが、アメリカの人たちが、アメリカの人たちが、アメ a カの人たちが、アメリカの人たちが、アメリカ n 人たちが、 パーリー Kalau anak kecil digoda, terus anak itu, anak kecil itu marah, itu kan kelihatan lucu jadinya. Jadi kalau yang digoda, yang d i k l y t e k itu udah trek aja. n Gak g usah meram-meram kan juga bosan. a s a l kita pada trek yang gak b e n a h Tapi yang selama ini yang terdengar kan seperti ada kentut gitu ya. Senturi ini sebenarnya ujungnya kan masalah senturi ya. Uh, ini seperti ada kentut, tapi n g a k ada yang ngaku kentut gitu kan? Jadi ada baunya, tapi nggak ada yang kentut gitu. <laughs> Jadi sebenarnya kalau memang yakin, hasilnya、yeah. bahwa dia benar, g a k ada masalah, g a k apa-apa, ya c u e k i n a j a i t u l a m a l a m a juga hilang sendiri.、Hmm. Orang banyak kan nggak mungkin dong bisa ini. Harusnya yang b e r u t k a itu persil ini yang satu orang, bukan yang rakyatnya yang banyak lima r t Oke, Pak Sobar. Iya. Kalau menurut saya seperti yang tadi dikatakan, itu memang Ada provokatornya, itu dari partai lain yang tidak puas dengan pemerintah sekarang. Kemenangan Presiden sekarang, itu a j a Selamat siang, Bapak Soni. Sebentar so, saya, ya, antaslah orang Kepala Nagara itu berkeberatan. Masalahnya yang demo itu udah nggak pakai otak, gitu a s a h ngejeblak a j a n g OC, panjang lebar, ngerti kemasalahan kagak, gitu.、Hmm. Jadi, e, dan lebih jauh lagi, itu terlihat ditukangin oleh orang-orang yang m a n d a p a t kursi, jadi semuanya cuma punya agenda satu, bagaimana caranya mendukel pemerintah yang sekarang berjalan, padahal mereka nggak mikir kalau sampai p e m e r i n t a h a ini goyang pun mereka cuma berebut tulang,、hmm. nah, jadi buat mereka cuma satu visi, yang penting bikin ramai, yang penting ada kans untuk berebut kursi, semua cuma menggila kuasa.、Hmm. Yang demo gak pakai hati nurani, gak terpelajar, gak punya e t i k a asal ngoceh aja panjang lebar, gak punya apa, gak punya tujuan. Dibayar sih, itu aja. <tuh> <tuh> <tuh> y a betul. Bapak Desa War s e l a m a t s i a n g terima kasih Pak Joni ya. ya. Pak Desa War Silakan. Menurut saya sih, s b y sepertinya kayak sudah mulai kehilangan jati diri dia ya. Kan biasa dulu kan. Suka kayak waktu dia dinaikin dinaik, BBM Demo-demo dia, dia masih bisa menunjukkan ketenangannya dia gitu loh Nah baru kali ini dia m e n g o c e soal Soal yang ya bener juga itu hal kecil gitu loh Ya sebenarnya SBA itu kasihan juga sih sebenarnya Cuman kan ya sekarang gini aja deh uh, Adanya kata-kata、uh, itu keluar dari rakit kan itu juga karena Dari pemerintahnya dia Kayak contoh Banyak kok,、eh, kerja a n belum beres, gaji mau naik, ada isu-isu mau naik, ya kan? Terus mau, mau pesen fasilitas-fasilitas yang, yang udah MMA, -AN, anggota DPR-nya juga, baru s e 100 hari kerja udah, udah nuntut sana sini, k a n Ya nggak heran lah kalau misalkan rakyat pada ada yang ngomong seperti itu, gitu loh. Ya, m a s i h Baik, terima kasih, Pak Christopher. Bapak Gilbert, selamat siang. Ya, halo. Ya, silakan p b a Pak Gilbert. Ya, ya,、uh... Jangan ngelangkol, i s l a h tapi wajah semua ini sebagai satu pembelajaran. Ya, ya kan, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Ari. s e b e t u l n y a buat mawas diri aja. Pak SBY mawas diri. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Apa yang belum? Apa janji-janjinya? Lihat aja. Terus yang paling penting itu y a i t lambannya. itu, Kita tuh rakyat kecil tuh melihat tuh lamban, ragu-ragu. Itu masih... Nempel terus, gak bisa hilang Padahal kita dengan kondisi Kayak gini kan perlu ketegasan Cepat, jadi ya Mawas dirilah, terima kasih Baik, terima kasih Ibu Wati, selamat siang Ibu Silahkan selamat Ibu komentar Anda Dari i、uh, n s t i t u s e k o d t k KSY, segala teriak maling Suatan yang kasar Dan juga t e r p u j y i itu Susah juga p o l i t i k ya b e l a n tentu dari mereka Dari mahasiswa Point でも、それが大事なの Foto Presiden SBY diinjak-injak di Papua atau di daerah GAP. Pasti ditangkap.、Uhum. jangan Karena u d a h menghina atau ada gerakan-gerakan a p a g f a l Kayak waktu Pansus Budiono diteriak. Maling, orangnya malah ditangkap akhirnya dibebas. Mau seperti apa negara kita kalau tidak ada hukum yang tegas gitu.、Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Yudi, selamat siang. Silahkan Pak. Menurut saya memang...、Uh... apa namanya, demonstrasi itu sah sah aja ya cuma n cara-caranya itu kalau udah terlalu menghina simbol-simbol negara itu juga berbahaya Bu,、uh -huh. kenapa? karena itu merupakan etika apa, bangsa juga ya saya pikir ini juga hanya segelintir saja lah, orang-orang yang tidak suka dengan cara kerja Pak SBY、uh -huh. namun sebaliknya Pak SBY juga sebenarnya gak usah kasih komentar aneh-aneh Kalau memang merasa dia tersinggung atau gimana, minta aparatnya aja yang tertibkan. Dia tetap kerja gitu loh.、Mm -hmm. Seperti yang kata Pak Anies. Ya kan?、Yeah. Dia tetap kerja, fokus. Demikian juga dengan kasus-kasus yang di DPR. Biarin aja media mau bilang apa, apa yang penting kerja aja gitu loh. Jadi rakyat pendukung dia kan cukup banyak, termasuk kita-kita ini juga n gak peduli lah. Yang penting kalau memang ada pihak-pihak yang salah, dihukum aja. Jangan... bikin yang aneh-aneh gitu kita juga udah pusing setiap hari s e t i a p tv seperti itu terima <Gülüyor> baik terima kasih bapak Sano selamat siang silakan h komentar lebap a k Sano senang s e t a ya, dua yang、nah、temu ya, temu itu,、nah, itu, eh, itu belum tentu untuk itu misalnya menjalankan seperti saya saya itu belum tentu petus yang banyak itu、hmm. ya asal pokoknya b i a a asal ngomong aja k a l a ngobrol sendiri gitu mas Pak Buono selamat siang selamat siang silakan h bapak benar saya sih SB itu、uh, sebenarnya s e harusnya di trackin aja memang tapi beda loh ya kalau di Amerika sama di Australia itu ini makanya Kompas nulis Pak Anies juga apakah mereka benar-benar ngerti keadaan di sana saya kebetulan lama di sana dan kalau demo itu、uh, Bisa dibilang 90% orang yang ikut demo itu adalah orang yang berkepentingan. Dan juga kalau sampai bilang Presiden Maling yang sebut-sebut itu harus memang ditangkap. Suruh buktikan apa Maling. Saya yakin kok yang bilang Maling-Maling itu dia tuh nggak ngerti sama sekali apa yang dia demo-in. Ini kan hanya demo-demo yang dibayar orang. Nah itu benar juga Pak s b y Saya sih lebih setuju kalau Pak s b y lebih tekan. Jangan kasih izin demo-demo seperti ini. Yang sebut-sebut Maling itu apa? Kalau memang dia ketangkep sama kamera, langsung ditangkep, e r tanya sama dia. Kalau enggak dituntut, jangan sembarangan ngomong. Saya rasa itu udah paling benar, Indonesia belum mampu. Dan belum siap lah untuk yang namanya berdemokrasi secara demonstrasi itu belum mampu. Mungkin 25 tahun lagi, pendidikan kita, t a r a pendidikan udah agak tinggi, bisa lebih mikir, itu mungkin. Kalau now itu bullshit lah, Pak a n i s juga seorang ini ya, orang apa... Orang、uh, terpelajar, dia mengerti lah gimana tuh sebenarnya basically psikologi orang Indonesia yang masih sangat rendah pendidikannya. Makasih. Ya, terima kasih Pak b u o n o Saya ke Pak Tono. Selamat siang Pak Tono. Selamat siang. s i l a k a n Ya, saya setuju sebagian dengan p、uh, o m e r i n t a h ya. Jadi sebenarnya kita nih y a n kulturnya kan beda ya. d e n g a budaya yang berbeda. Gak bisa kita sama-sama di Amerika. j a d i pula di sana juga demo gak sampai begitu kasar ya. Disini saya juga melihat memang sebagian demo itu, itu memang ada yang kepentingan orang-orang yang punya uang di belakang. Jadi disini SBY itu seharusnya b u k istilahnya jangan langsung lah berkomentar melalui orang-orang d i a Kemudian harus tegas. Arti kata yang tadi dikatakan ditangkap kameranya itu harus ditangkap orang tersebut. Karena kalau protes itu ya ada isinya i t u loh. Teriak-teriak teriak maling, selama t m a n t m itu pasti gak sesuai dengan kita menikah ya. Ya yang gini-gini kita harus tegas. Berangkat, namun kalau yang sopan ya kita harus hargai b e r b a i g n e r a i Ya terima kasih Pak Tono, Pak Henry. Ya, selamat siang.、Bu. Selamat siang, silakan Pak Henry. Ya, kalau demo sih boleh demo, kalau bakar-bakar foto itu udah kurang ajar g u e t a n g k a p itu g g a k、hmm. boleh itu, itu melanggar itu, yang memilih juga mer merendahkan orang yang lain gitu. Satu lagi pengamat-pengamat pengamat politik itu kadang-kadang pengamat Uh, itu politik itu pihak itu gak bener itu dia karena k a l siapa ya dia n a m a t siapa seperti apa itu yang seperti yang pernah jadi s e n e t r a n apa itu、uh, Gojali Gojali itu itu itu gak bener itu dia apa yang dia kasih untuk negara ini gak ada dia dari latar belakang apa dia gak apa cuma ngomong doang itu Terima kasih Bu Terima kasih kembali Pak Wibi eh kami lagi Ibu Wibi sono ya Ibu Wibi sono sama t si a n g Ibu Ibu i b a Ibu Ibu Ibu i Ibu Ibu パパウロス、サマシャンボー。 Itu sudah di luar peradaban bangsa Indonesia, Bu Yang terkenal dengan sopan santun, ramah-ramah Jadi kesimpulan dari semuanya itu adalah aksi kekecewaan Partai politik yang kalah dalam pemilu yang lalu, Bu Terima kasih Pak Iwang, selamat siang Ya, selamat、Silakan. sore siang Saya mau t a n g g a p i ya, kadang-kadang p e n d e m o Indonesia ini Ya kadang-kadang terlalu punya orangnya, mereka nggak melihat dirinya sendiri gitu loh Padahal sendirinya juga belum tentu beres gitu, demo-demo gitu, a p a demo, a p a demo. Saya pikir orang Indonesia ini tidak terlalu manja gitu loh. Dia tidak melihat p e r u s a n y a n dirinya lebih baik daripada orang lain, tidak. Kadang-kadang tidak jadi b e l u k mata, n g g a k nampak. c u m a n justru akan nampak, apa demo. 365 hari demo terus, tiada hari k e m b a demo. Itulah Indonesia, lama-lama n karena ini jadi negara demonstrator. Namanya jadi, julukannya jadi negara demonstrasi. Saya terus a n g k e s e s di a p h a r i a d a demo saja ini, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Iwang, Pak Andika, selamat siang Ya, selamat siang s i l a k a n Pak Andika ya,、uh, Saya setuju dengan Bapak yang tadi ya Kalau ini semua tuh Baik di TV, di Dewan Maupun di Jalan adalah a Kecewaan s i k p a r t a i p a r t a i yang kalah Karena mereka boleh bilang Banyak rakyat protes t a d a TSB atau banyak apa Saya sendiri sih sebetulnya nggak Saya nggak nyobel TSB, saya nggak milih Cuman mereka スペアや o あだら t SBE スペアやベルジュティーパットのスペアやディーブラサーバーマナヤンパウスウ、マナヤンアスリギットやんデモにセメキリジャーナリスブランキットダデモカペカト、スティムリアニー、マーリン、アパスモアマリンウドラ、キタスモアやんかけんパワーメスやんがコパティングなんだディバイアンパウラ、マナヤンバイク、マナヤンジャーズ、マナヤン Di pansus, bamsus, bambang s u s a t y o atau、uh, Siapalah semua itu yang penuh Kepansuan sih menurut kita mbak Jadi meskipun saya Tidak suka sama s b tidak cukup s b bertahanlah orang-orang b -orang a i k di negeri ini, terima kasih Terima kasih kembali, Pak John selamat siang Selamat siang Silakan, Pak John. Saya rasa Pak SBY ya Boleh kata berkomentar seperti itu Karena pokoknya tidak p u n y a perasaan. Nah, b a r a n g kali yang kita harus b e r e a k s i ...orang-orang di p e r a k a t ini kan mengikuti tingkah laku politisi... ...yang ada di DPR. Nah, orang-orang di DPR itu jangan ber berperilaku, b e r j u d u r kata... ...yang tidak sesuai dengan kepribadian usaha ini. Makan saling maki. Seperti itu kan kurang pas. Nah, jadi kalau masyarakat ini... ...pendidikannya barangkali tidak setinggi mereka... Mereka m e n g u n g k a p k a n i s i h a t n y a itu dengan simbol-simbol yang d a p a t ditangkap. Jadi yang, yang perlu dikoreksi sebetulnya justru dari partai-partai itu. Supaya mereka itu memberi contoh yang baik. Seperti itu, s e y a rasa m b a r h n m a kasih. Ya, terima kasih kembali. Dan yang terakhir, Ibu Feni. Selamat siang. Ya, saya setuju sama semua yang telepon tadi ya. Itu kayaknya...、Uh... パ am, o、oh oh、n t r i b u s i ューノジュブリューノジュブリューノジュブリューノジュブリュ E ノジュブリュ i ノにュブリュなノジュブリューノジュブリューノジュブたューノ S ュブリ a ーノジュブリューノジュブリューノジュブリューノジュブリューノだュブリューノジュブリューノジュ Kasih. Selamat sore Bu Yeni Silahkan Ibu Ya menurut saya dimana-mana penonton tuh selalu merasa lebih pinter dari pemain ya、e, Kalau kita sendiri n gak g bisa menghargai presiden kita Bagaimana kita bisa mengharapkan dunia internasional bisa Dengan demo-demo seperti itu saya jadi ragu Apakah、e, pandangan orang-orang luar tuh bahwa kita sebagai bangsa yang santun, yang ramah-tama h Itu masih tetap gitu loh Uh, semua presiden dihujat ya jangan sampai kita terlambat deh seperti Gus Dur ya hidupnya dihujat udah meninggal baru dipuja puja ya manusia nggak ada yang sempurna deh、yeah. uh, dan nggak pasti nggak bisa menyenangkan semua orang ya buat Pak SBY juga ya nggak usah di, terlalu di ini deh diperhatikan hal-hal gitu fokus aja pada masalah yang utama. Ya, terima kasih, terima kasih kembali, Pak Ari. Selamat sore, selamat sore, silakan. Terima kasih, opini ini. <tuh> Jadi, ya, menurut saya, memang betul itu Pak SBY, enggak perlu apa-apanya ngasih tanggapan yang terlalu serius mengenai hal-hal seperti itu. Itu karena itu ada aparat yang harus tegas menindak orang-orang yang memperlakukan seperti itu. Itu presiden kan milik rakyat, milik seluruh bangsa. Jadi, dengan menginjak-injak itu, saya pikir ya sama aja, menginjak-injak bangsa sendiri.、Gitu. Jadi itu aja sore. Suara... Silakan Pak Rudi. Ya Pak SBY sendiri bisa menegur anak buahnya tuh Partai d a m o k r a t t u si t u t a b a p u h u t si Tompel yang、oh, r e n g s e k juga sama juga. Pak Amir. Iya. Ya halo. Silakan Pak Amir.、Ya. Ini saya kira efek、uh, berantai dari ketidak tegasan SBY dari awal ya. Dan memang ini cirinya dia sih ya Terus yang kedua itu Komunikasi publik itu lemah ya. Ini kan semua berawal dari Kasus Bibi Chandra yang tidak ditangani dengan baik Katanya n gak g mau ikut campur katanya ini itu Padahal fakta Di lapang a n dimana-mana presiden itu harus memihak Kepada pemilihnya gitu, terima kasih Pak Jerry Halo, selamat sore Selamat sore Pak Jerry, s i l a k a n Menurut saya sih, Bu Si bos itu ngurusin yang atasnya aja, n gak g usah bawahnya, kan punya anak buah. Daging k e r b a u tuh mahal, dan bisa b a n y a k pesawat, bisa buat rendang, sensitif banget. Makasih. Ya, terima kasih Pak j a r r y Pak Budi. s i l a k a n Pak Budi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. s i l a k a n Pak.、Um, bagi saya, itu opini yang sangat picit. パーバーはパー、レスリング m マシ a ムニ s イ、i ラサン、マムニ a イ、マカニャンディアン、プラサスディ。な、カロ n ィー、プンガンディアン、プルクリントン、イトガダウ、プルク u ントン、イトガノグサンプリバディ、キドパンディアン i ィアンディアンディアンディアンディアンディアンディ a ンディアンディアンディアンディア n ディアンデ n アンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディ a ンディアンディ a ンディアンディアンデ s アンディアンディア s ディアンディアンディアンディアン a ィアンディア Menurut saya gini ya. Setahu saya si h rakyat Indonesia itu Yang gak begitu-begitu banget Kurang a j a r n y a ya Tapi balik lagi seperti apa presiden kita Kepada rakyat sekarang itu kebentuk kekecewaan mereka Ya kalau presidennya juga Menghormati rakyat, menghargai rakyat Saya rasa juga rakyat itu akan menghormati presidennya Gitu aja Cermin dirilah presidennya Makasih Ya Bu Yuni, Pak Anto, selamat sore、uh, Menurut saya Pak Presiden Lebih baik jangan terlalu Bicara ya, soalnya dapat menuruni karisma dia dan kalau dia memang benar dia lebih baik jangan ditanggetin gitu、uh, lebih baik dia fokus pada pemerintahannya gitu agar bisa jalan dengan baik toh suatu saat sebenarnya pasti akan datang walaupun lambat, t e r a kasih silahkan Pak i k o a n yang terakhir Pak i k o oke kalau namanya jadi presiden, ya itu kan、uh, mayungin semua bangsa yang ada di negara kita ini gitu Tapi jangan sampai、uh, sesuatu kayak gitu langsung di konterbalik, kan itu. Itu kan mencerminkan kalau papa、uh, sisi itu juga kurang t a n g g a n g g u